kita dengarkan apa kata ustaz kita dengarkan apa kata ustaz apa kata ustaz kalau kepingin ibadah itu diterima oleh Allah syaratnya harus dari yang halal wa ta'atum mimman haraman ya'kulu mithrul binafau go maujin yujalu perbuatan taat dari orang yang makanannya haram enggak akan jadi enggak berbentuk sama dengan orang yang bangun di tengah lautan, ya simple bangun di tengah lautan, baru ditaruh lulunya untuk membuat fondasi, diterpa ombak entek, lah lo pembangun nodelauatan nih lu, begitulah juga orang haram semuanya, marahku banyak ibadah nggak akan wujud itu sama dengan orang menghayal bangun di tengah lautan. Sampai Nabi itu menceritakan ada orang sufi, sufi, saking sufi nih, niasi rambut enggak enggak kober, kacar kacir sampai rambutnya, saking sufinya, ganti baju enggak kober sampai lebus kape lihat mulutnya komat kamit terus tangannya gerak terus ke atas doa ya rabbi ya rabbi ya rabbi wirid sudah cuma ya begitu mat haram panganannya makanannya haram wa masyrabuhu haram minumannya haram pakaiannya haram wa gudzhiya haram mulai dari kecil dibelikan sama bapaknya sama maknya susu haram, didulang bubur haram, gedang haram, semuanya haram. Fa anna yusajabullah. Mau dia terima dari mana amalnya orang ini? Jangan dianggap enteng. Makanan ini penting. Nah, itu Nabi juga menyatakan man lam yubali min ayna tasabal mal lam yubali Allah min ayna adkhalahun nar. Orang kalau enggak peduli, dari mana ya dapat uang ini ya? Enggak peduli, yang penting duit, yang penting kaya, yang penting terpilih, yang penting banyak pengaruh, yang penting banyak pendukung tanpa diukur dengan agama, Allah enggak peduli juga. Dari arah mana dia disiksa di neraka, enggak peduli. Nauzubillah min dzalik. Iya kan?